Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumid din amma ba'du Alhamdulillah Ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat yang diberikannya kepada kita Kemudahan untuk mempelajari Memahami dan mengamalkan Islam Kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab Yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas fitrah cenderung kepada tauhid cenderung kepada kebenaran cenderung kepada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fakim Fa wajhakalid dini hanifa fitrat Allah lati fataran nas aliha la tabdila lihalqillah hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus hanif itu merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman inni khalaqtu ibadi qinafa thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum andinihim Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus Kemudian syilton mendatangi mereka Memalingkan mereka dari agamanya Ma'ashirul muslimin rahimakumullah Keadaan ini merupakan kabar gembira Bagi kita Bahwa secara asal potensi hati kita Lebih dekat dengan mengenal kebenaran Lebih mudah untuk diajak kepada Tauhid, Lebih dekat dengan keimanan yang benar Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian Datangnya sebagai pendatang baru Adapun lurus mengikuti agama Allah Cenderung kepada Tauhid Ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita Sejak kita dilahirkan di dunia ini Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar Itu adalah perkara yang mudah Apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang Sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda istafti qalbak. Fa'innal birmatma'an na ilaih ilaihil kalbu, watma'anat ilaihin nafs. Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati. Apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulumi Wal-Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan Disusupkan oleh syilton ke dalam hati kita Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan Tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan Dalam sebuah atar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Halaka man lam yakun lahu kolbun Ya'arifu bihi ma'rufan Wa yungkiru bihi mungkaran Bina salah, Orang yang tidak punya hati Yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan Sebagai kebaikan Dan keburukan sebagai keburukan Oleh karena itu Ma'asyirul muslimin rahimakumullah Mengenali kebenaran Menerimanya Memahami dan mudah mengamalkannya Ini adalah asal yang ada pada hati manusia keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikan oleh Syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri mudah, asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Qur'an dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya, maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya akan mudah menerima hal tersebut, akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada pada hati manusia. Oleh karena itulah ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan? Memerintahkan kepada kebaikan Maksudnya dikenal kebaikan dikenal oleh hati Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan Tetapi yang asing tidak dikenal Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia Makanya Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran Ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau Beliau mengucapkan Salamun kaumum mungkarun Salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar Bukan berarti kaum yang jelek Maksudnya kaum yang saya tidak kenal Kaum yang asing bagi saya Ini artinya mungkar secara bahasa Kita artikan keburukan Karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita Makanya Kalau kita ingin kembali kepada Islam Belajar Islam yang benar Disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang Akan hilang semua kegundahan-kegundahan Kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya Maha benar Allah Subhanahu Wa Taala yang bermfirman: Al-ladina amanu watamainnu kulubuhum biddikrillah ala biddikrillahi taatma innu kulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kita bagi kita petunjuknya untuk memperbaiki diri. Untuk kembali kepada keimanan yang benar, yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Salamullah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alahi wasohbihi wa man tabi'ahum bi'san layomid din. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.